بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيد المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم؟ فقالوا ليس عن هذا نسألك. قال في نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معاد العرب تسألون خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه وفقوه بضم قاف على المشهور وحكى كسرها أي علموا أحكام شرع الله ما قرر بالله أربعة. بسم الله والحمد لله وصلى والسلام وسلم على رسول الله سنة ولنا وحمد الله وعلى آله وصحبه من ولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dari Abu Hurairah berkata, kila. Maka dikatakan ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, manakramunas, siapa orang yang paling mulia? Yang paling mulia ini berarti yang paling baik, yang paling terhormat. Maka Nabi selaluh menjawab, atqohum yang paling bertakwa. Adqawahum yang paling bertakwa Inna akramakum indallahi Adqawahum yang paling Mulia Di sisi Allah adalah yang paling bertakwa Ini ukuran Rupanya bukan itu yang ditanya oleh Sahabat ini Bukan ini yang aku tanyakan Ya Rasul Nabi SAW Nabi SAW melihat oh mungkin turunan yang dimaksud Kal, maka Nabi menyatakan Yusuf Nabi Yusuf ya Nabi Yusuf itu paling hebat turunannya kalau mulia karena turunan Nabi Yusuf kenapa Yusuf itu bin Nabi Allah bin Nabi Yakub bin, bin Nabi Allah bin Nabi Ishak bin Khalillah bin Ibrahim Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrah bin Ibrahim Nasab itu menjadikan mulia Dengan catatan satu Orang tuanya adalah orang yang beriman dan bertakwa Dua Anak turunannya tadi itu mengikuti jejak orang tuanya yang beriman dan bertakwa Baru nasab itu dikatakan muli Mulia Kalau ada orang yang turunan orang yang baik kemudian Dia ngikuti jejak daripada nenek moyangnya yang baik Akramunas, itu orang mulia itu Dicentuhkan Nabi Yusuf Nabi Yusuf ngikuti bapaknya Nabi Ya'gub Bapaknya Nabi Ya'gub Sama imannya dengan Bapaknya Nabi Ya'gub, Nabi Ishak Demikian juga tadi Ibrahim wah hebat turunannya baik kemudiannya sama baiknya dengan orang tuanya akramunnas akramunnas Jadi jangan dikatakan nasab itu enggak ada mulia mendukung kemuliaan ya Nasab itu mendukung kemuliaan tapi jangan berhenti yang penting nasab baik Walaupun diri kamu tidak baik Nasabnya bagus Bapaknya orang baik beriman Neneknya kakeknya orang baik yang beriman Terus demikian Tapi ngikuti Belanda Ngikuti Jerman Ngikuti Amerika akhlaknya dia Ya kamu yang tidak beres Kamu yang tidak baik berarti bukan akramun nas itu. Jadi nasab itu akan menjadi baik kalau ngikuti diikuti oleh anak turunannya. Ya, artinya anak turunan tadi itu tidak boleh hanya mengandalkan nasab. Uh, apa? Di satu syair qatat Takil alal nasab. Maka rafa alislamu Salman Farisin, waktu waktu asyikku al-Hasiba Abulahab. Salman yang dari negeri Persia, bapaknya Majusi, nenek moyangnya semuanya kafir, diangkat oleh Allah karena menjadi orang Islam yang baik. Tapi Abulahab Nenek moyangnya adalah mulia Cuma tidak diikuti keimanannya Takwanya akhirnya jatuh martabatnya Tidak bisa kalau hanya mengendalakan asap Harus mengikuti jejak orang tuanya Mengikuti jejak orang tua asal orang beriman Bagus ini akramunas Nabi nyatakan akramunnas. Ngikuti jejak nasabnya yang baik. Karena itu ini jadi turunan orang-orang yang baik, ikuti datuk-datuk kamu. Itu akramunnas. Akan menjadi manusia yang paling boleh lalu kamu. Waladina ammanu amlus salihat wattabaadhum durriyatuhum biiman. Baik. Kalaulah Isa hada tas'aluk ya Rasulullah bukan ini yang aku tanyakan maka Nabi saw menyatakan tas'alunah an Maadin Arab kamu tanya tentang Maadin Maadin itu asalnya sumber permata atau tambang gitu ya. Kamu tanya tentang kelompok-kelompok Arab Tessaluni kamu tanya kepada aku itu Kelompok-kelompok orang Arab mana yang paling mulia gitu. Apakah itu Guresh? Apakah itu Bani Umayyah? Apa itu Bani Hashim? Apakah itu Bani Abbas misalnya? Atau Bani-Bani-Bani itu? Maka Nabi jawab: Khiyaruhum fil jahiliyah yang dimuliya orang-orang yang baik di zaman jahiliyah, kelompok yang mulia di zaman jahiliyah, yang dimuliakan zaman jahiliyah, suku yang terhormat zaman jahiliyah, khayrhum fil Islam akan menjadi kelompok yang baik juga mereka idafahu kalau mereka mengerti kalau punya ilmu. Hah? Yang ketiga Nabi menyatakan suku yang paling bagus itu adalah sama dengan suku yang dimuliakan di zaman jahiliyah sebelum Islam asal mereka punya ilmu berarti ada kan suku suku itu ada kan tas nah, an madinil Arab nabi mengiakan ya ada yang mulia-mulia di zaman jahiliyah itu akan dimuliakan zaman Islam asal punya ilmu loh kan berarti ada kemuliaan suku kok dikatakan enggak ada sama sekalian ada ya hadith ini bukan menafikan kemuliaan suku tapi hadith ini mengitbat khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idhafakuhu kan berarti ada bukan berarti enggak ada enggak ngerti tuh orang yang mengatakan enggak ada kemuliaan ada kemuliaan tapi bukan hanya semata-mata masih ngumbi homer enggak bobo masih melanggar Enggak apa-apa? Enggak Harus didasari ilmu tambahi, jangan kamu itu Suku yang baik, tapi goblok Enggak ngerti apa-apa tambahi ilmu ah, Khair, khair, khair, khair ini Nasab, khair Takwa, khair Ilmu, khair Kalau kumpul jadi satu <tuh> Maka itu adalah yang paling bagus itu adalah yang paling mul mulia. Ha, turunan orang baik. Ilmunya tinggi. Takwa kepada Allah, ya tentunya lebih baik daripada turunan orang biasa. Takwanya dan ilmunya juga tinggi. Yang ini yang lebih baik. Mau enggak mau karena didukung dengan asas. Kenapa oh, ini? Karena itu di sini dikatakan Gutub itu itu bisa diraih kalau sudah menjadi akramunnas di saat itu. Lah akramunnas ini dilihat takwa, dilihat ilmu, juga dilihat dari balana nasab. Tidak ada yang lebih mulia nasab dari itu kecuali kembali kepada Muhammad Rasulullah. Nah, hadis ini ee eh, Tafsir nasab itu juga ada dalam fikih. Hmm? Kalau memang kumpul misalnya ulama semuanya atqiyah semuanya orang takwa semuanya, siapa yang paling berhak untuk jadi imam? Dilihat yang paling bagus nasabnya diantara mereka. Tafsir nasab juga ada dalam fikih. Mesti baca di ilmu fikih. Nah, karena itu. Nah, benar kalau menyatakan enggak ada fungsinya itu nasab. Siapa bilang? Asal kamu ngikuti daripada nenek moyang kamu tadi itu, kamu akan menjadi akramun nas. Tapi kalau eng tidak ngikuti, ya salahnya sendiri. Kalau enggak ngikutin, enteng bedal berarti. Hah? Yang diikuti dari negara lain. Nah. Ono sing nggae peci, nggae peci. Ono sing imamannya miring, nggae miring. Ada yang ikuti karat-karit, ikuti jujur karat-karit. Dia ya, salahnya sendiri. Kamu. kamu udah ngikuti nasar kamu, kamu udah ngikuti orang tua kamu. Masalahnya ya, sendiri. Akhirnya kamu udah menjadi orang mulia. Ikuti jejak mereka sampai bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma adangku dibahas. tanya tentang kemuliaan nasab itu, apakah terputus karena dari keturunan perempuan? apakah tidak ada dalilnya? kalau berbicara nasab berbicara nasab itu inti sab itu kemana? ke Abah atau ke Ibu? hah? ke Abah bisa enggak kira-kira dikatakan kalau dari Ibu? enggak bisa Bisa nggak dikatakan bani hasil kalau dari ibu? Nggak bisa. Nasab itu dari abah. Kalau secara mutlak duriya itu jadinya dari abah dari ibu. Iya keluarga. Tapi bukan intisab. Itu tidak ada intisab. Kalau berbicara nasab ya harus dari abah dari, da, da, dari orang tua laki. Kadang-kadang orang Kabur gitu dalam Dalam pemahamannya hmm? Dia Menganggap Ini adalah Bernasab tapi lewat ibu Bukan bernasab kalau lewat ibu Selesai Bukan bernasab kalau lewat ibu Nah kalau inti inti keluarga Iya keluarganya inti Ailahnya inti tapi bukan berarti bernasab. Nasab itu metode gila. ada metode ginkum. Kecuali yang dikhususkan seperti Isa bin Marham. Oh, ya. Kecuali seperti uh, Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Hah? E Ibn Fatimah binti Rasulullah itu karena ada kekhususan tapi untuk yang selainnya nggak bisa